Aku kasih selimut biru ya Adalah Yang udah lumayan dingin Sedingin kamu Mas Mo Lili ke? Oh bukan ya, Iya pak You're my Yeah, yeah, yeah.